pagi sayang, hmm. bangun dong, udah siang tahu. Hmm. Kamu hari ini jadi pergi. Hmm, kayaknya sih jadi. Ya udah kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke? Okay? Iya, iya, Aku berangkat dulu ya Ya, sayang Takkan pernah terlintas tinggalkan kamu Jauh dariku kasihku karena aku milikmu kamu milikku separuh nyawaku hidup bersamamu berdua kita lewati meski hujan badai takkan berhenti, tak berhenti. sehidup semati Mentari pun tahu, ku cinta padamu Di ujung kaki hingga ujung kepala Aku ingin kamu, kamu yang ku mahu Belahan jiwaku, kamu masa depanku Berdua kita lewati Meski hujan badai tak Cinta pada Oh